Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Empat puluh kali harus orang itu dipukuli. Jangan lebih supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama. Dan is daripada een orang dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Maka janganlah istri orang is mati itu kawin de orang di luar lingkungan keluarganya. de suaminya is menghampiri dia dan mengambil dia is istrinya. Dan dengan de melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu Haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya Maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang Menghadap para tua-tua serta berkata Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri." maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua menanggalkan kasut orang itu dari kakinya meludahi mukanya sambil menyatakan beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu maka haruslah kau potong tangan perempuan itu janganlah kau merasa sayang kepadanya Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam efa, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu efa yang utuh dan tepat. Supaya lanjut umurmu Tana, yang di Brikan, kapada ole tuhan alamu. Sabap, setiap orang yang malakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat churang, adala kekejian bagi tuhan alamu. Ingatla, apa yang di orang amalek kapada pada waktu per jalanan mu kluar darimasir, bawa ankoudi datangim reka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, ...sebagai milik kusaka. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan... ...kepada Amalek... ...dari kolong langit. Janganlah lupa...